Baik, hari ini sekalian mari kita teruskan dengan peserta yang kedelapan lagunya di antara kita. Ciptaan Ongan Latwi Hamalo. m Lagu di antara kita ini akan dibawakan oleh Emilia Contessa. <SILENCIO> h e p a good boy. 浪漫でいたいあまい。 何<音楽> 残念 you、no.